Mitra bisnis dalam tulisan di koran internet, Kwi Kiyanggi menyarankan agar Presiden terpilih pada pemilu nanti segera mengubah aturan otonomi daerah yang berpotensi menimbulkan anarki dan kekacauan pemerintahan di pusat dan daerah. Menurut Kwi Kiyanggi, aturan otonomi daerah sebenarnya bertentangan dengan UUD 45 sebelum diamandemen. Untuk itu sudah seharusnya jika undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah segera dicabut. Untuk membahas masalah ini, segera kita temui Kwi Kian Pak Kwi, memang sejak adanya aturan yang memberikan kewenangan otonomi kepada pemerintah di tingkat daerah, muncul banyak persoalan mulai dari aturan yang tumpang tindih hingga konflik pemekaran wilayah. Nah, apa pendapat Bapak tentang ini? Ya, contoh yang lebih mendasar adalah sejak saya di dalam pemerintahan itu sudah ada tanda-tanda bupati wali kota tidak mau lagi mendengarkan gubernur. diundang pun tidak mau datang. Oleh karena mereka merasa punya autonomia, sekarang ditambah lagi. Mereka mengatakan dipilih langsung oleh rakyat saya. Jadi lucu, semua pejabat dipilih langsung itu terus bagaimana? Masing-masing merasa punya otorisasi sendiri-sendiri. gitu Ya inilah akibatnya. Nah, masih dalam semua bidang nanti akan-akan terjadi hal ini. Lantas dari visi Bapak, gejala apa yang timbul dari situasi ini Pak Kuik? Ini satu bagian dari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 kalau tidak ada orang kuat yang bisa mengembalikan kesatuan, persatuan, ketertiban dan lain-lain, nah, ini sudah menjadi root sekarang. Lalu jika aturan otonomi dicabut dan kewenangan dikembalikan kepada pusat, apakah elit di daerah bisa menerima Pak Quick? Ya dipaksa. Sumber elitnya akan kecil. Rakyat jelatannya enggak peduli kok. Apa Bapak tidak khawatir? Para elit di daerah justru menyusun kekuatan untuk lepas dari NKRI, Pak Hwi? Tapi dalam praktek kan sudah terbukti. Kalau elitnya itu dihansam, tutup mulut Kalau enggak saya tempel, rakyatnya kan ikut yang berkuasa. Yang ramai ini kan elit. Ya, elitnya dieliminir eliminir saja. Di Indonesia itu siapa pegang kendira, rakyatnya ikut. Kalau negara yang sudah macam matang, matang adalah punya rakyat dulu baru pegang bendera, gitu kan? Di sini rebut dulu benderanya. Demikian Quickiangi. Saya Dinda Natasha.